Bagaimana menghafal daftar kata berikut dengan sangat mudah dan terurut? Sebelum membahas teknik super jenis memori kami, terlebih dahulu silahkan anda hafalkan daftar kata berikut secara berurutan dengan cara anda sendiri. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa banyak ingatan anda meningkat setelah menggunakan teknik super memori kami. Kami akan membantu anda dengan mengucapkan satu persatu. Kemudian anda mengikuti menghafalnya sesuai dengan apa yang kami ucapkan. Misalkan pada saat kami mengucapkan satu adalah durian. Maka pada saat yang sama Anda juga mengingat bahwa nomor 1 adalah durian Begitu seterusnya hingga kata yang terakhir Apakah Anda sudah paham? Baiklah, mari kita mulai Perhitungan ketiga 1, 2, dan 3 1 Adalah durian, silahkan Anda ingat 2 Garpu 3 Gajah 4 Klereng 5. Kenal pot 6. Sosis 7. Pagar 8. Tang 9. Kunci 10. Pisau 11. Sayap 12. Mistar 13 lilin 14 ular 15 mangkok 16 kucing Baiklah sekarang saatnya mengetahui berapa banyak yang mampu Anda ingat Caranya adalah kami akan menghitung kembali hitungannya namun ada yang menyebutkan apa yang Anda ingat dari 1 hingga 16 tadi Mari kita mulai pada hitungan ketiga Satu Apa yang ada ingat? Pada nomor satu Dua Apa yang ada ingat pada nomor dua? Tiga Empat Lima Enam Tujuh 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Apakah Anda mengingat semuanya dengan baik? Jika tidak, atau Anda malah merasa kesulitan atau bingung, untuk mengingatnya, maka anda berada di tempat yang tepat karena kami akan mengungkapkan kepada anda bagaimana anda dengan sangat mudah dan gampang mampu mengingat semua informasi tadi dengan gampang dan terurut. yaitu dengan salah satu teknik kami yaitu super jenis memori dengan teknik anatomi. kami sangat merekomendasikan anda untuk menggunakan mode full screen pastikan anda menggunakan mode full screen. nah sesuai namanya teknik ini dilakukan dengan cara mengaitkan informasi yang akan Anda ingat dengan anggota badan Anda yang perlu Anda lakukan sekarang adalah untuk menguasai teknik ini yang perlu Anda lakukan adalah mengikuti semua instruksi kami dengan benar pastikan Anda mengikuti semuanya dengan benar? mari kita mulai dari sekarang yang pertama adalah kepala pegang kepala Anda kemudian lihat gambar di samping kanan Bayangkan, kepala Anda ada buah durian. Oke. Yang kedua, adalah garpu. sentuh dua detik di kepala Anda. Seperti gambar di samping. Bayangkan, dari dua titik tersebut, tiba-tiba muncul garpu dari dalam. Rah! Maka Anda mengingat garpu. Ingat, Anda sudah mengingat durian. Ada durian di kepala Anda. Yang pertama. Yang kedua, Anda mengingat garpu. Keluar dari dua detik di kepala Anda. Kemudian yang ketiga adalah, Telinga Anda Pegang telinga Anda Lihat gambar samping Bayangkan telinga Anda Mesir seperti telinga gajah Maka Anda mengingat gajah Kemudian yang keempat itu klereng Pegang mata Anda Bola mata Anda ini Dan katakan terbuat Bahwa bola matanya terbuat dari klereng Yang berikutnya adalah Hidung Anda dan katakan bahwa di lubang hidung anda ini sebenarnya adalah lubang knalpot yang keluar asap maka anda akan mengingat knalpot selanjutnya lidah anda ke lidah anda, katakan bayangkan lidah anda adalah sosis jadi anda mengingat lidah anda adalah sosis maka anda mengingat sosis kemudian gigi anda tunjukkan gigi anda atau gerakan Kemudian bayangkan seperti gambar di samping gigi anda adalah sebagai pagar untuk menurut anda. Kemudian janggut anda. Bayangkan anda punya janggut jika anda tidak punya janggut. Bayangkan anda mencabut janggut ini dengan tang, maka anda mengingat ketika anda punya janggut anda akan mengingat tang. Selanjutnya leher. Bayangkan anda menggunakan leher anda untuk menggantungkan kunci rumah anda seperti gambar di samping. Kunnian kanssa, kunnian kanssa, kunnian kanssa, kunnian kanssa, kunnian kanssa, kunnian kanssa, kunnian kanssa, kunnian kanssa, kunnian kanssa, kunnian kanssa, kunnian kanssa, kunnian kanssa, maka kanssa, kunnian kanssa, kunnian kanssa, kunnian kanssa, kunnian kanssa, kunnian kanssa, kunnian anda kunnian kanssa, kunnian kanssa, kunnian kanssa, kunnian kanssa, kunnian kanssa, Kemudian, lengan anda Katakan dan bayangkan Bahwa lengan anda Anda mengukur lengan anda dengan mistar Atau tulang lengan anda terbuat dari mistar Enggak begitu anda megang lengan anda Anda akan mengingat mistar Oke, selanjutnya Jari-jari anda Jari-jari tangan anda Katakan dan bayangkan Jari-jari tangan anda ini terbuat dari uh, Adalah sebuah lilin Adalah uh, maksud kami lilin Seperti gambar di samping Jadi anda Ketika Anda mengingat jari Anda, Anda akan juga mengingat lilin. Selanjutnya, pinggang Anda. Pegang pinggang Anda. Lihat seperti gambar di samping, bayangkan pinggang Anda terlirin ular. Maka Anda akan mengingat ular. Kemudian lutut Anda. Katakan dan bayangkan seorang melempar lutut Anda. Kalo mereka sakit sangat sakit. Dengan mangkuk. Jadi seorang melempar mm, lutut Anda dengan mangkuk, maka Anda akan mengingat mangkuk. Selanjutnya adalah. Betis Anda Katakan bayangkan membayangkan bahwa di betis Anda Ada tato kucingnya Seperti gambar samping Nah, Anda akan mengingat kucing Sekarang Saatnya untuk mengingat Mengetahui berapa Berapa yang mampu Anda ingat Nah Bagaimana cara mengingatnya Caranya adalah sangat mudah Itu hanya dengan cara mengambil kembali informasi yang anda katakan tadi Di badan anda Kemudian anda ucapkan sangat mudah bukan? Mari kita mulai dari Yang pertama tadi yaitu Kepala Kepala Apa yang teringat kepala anda? Kemudian kedua Dua detik di kepala anda Apa yang anda ingat? Ketiga Telinga Apa yang anda ingat? mata Apa yang Anda ingat? Hidung Apa yang Anda ingat? Lidah Lidah Anda seperti apa tadi? Kemudian gigi Apa yang terkait dengan gigi Anda tadi? Gigi Anda seperti apa? Kuning janggut. Apa yang Anda ingat dengan janggut? Leher Apa yang Anda ingat dengan leher? Oke. Kemudian Dada Ada apa dengan dada anda? Kata apa yang anda ingat ketika anda mengat dada? Kemudian Pundak Apa yang anda ingat ketika anda megang pundak anda? Ada apa di pundak anda? Kemudian Lengan Ada apa dengan lengan anda? Apa yang anda ingat? Kemudian Jari Jari Ada apa dengan jari-jari anda? Informasi apa yang anda tadi? kemudian lutut kenapa lutut anda apa yang anda ingat tadi dengan lutut anda kemudian betis ada apa dengan betis anda Kami yakin jika anda mengikuti dengan baik maka anda pasti mengingat semua informasi dengan sangat baik jauh lebih baik daripada anda mengingat sebelumnya tanpa menggunakan teknik anatomi ini nah sekarang Bagaimana menggunakan teknik ini untuk materi dalam pelajaran Misalnya pelajaran biologi untuk SMA kelas 1 Yaitu mengenai ciri-ciri virus Nah, berikut adalah ciri-ciri virus Kita akan mengingatnya menggunakan teknik anatomi Virus merupakan mikroorganisme yang sangat kecil dengan ukuran 20 hingga 300 milimikron yang kedua sebagai makhluk hidup dan sekaligus sebagai benda mati yang ketiga dapat berkembang biak dengan menduplikasi diri kemudian susunan tubuhnya adalah protein dan ARN selanjutnya hanya dapat hidup pada medium hidup Dan terakhir bentuknya bulat, oval memanjang batang, dan bentuk T nah yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengambil kata kunci dari tiap poin tersebut misalkan yang pertama adalah berukuran kecil dengan ukuran 20 hingga 300 milimikron nah, selanjutnya berarti kata kunci adalah kecil yang kedua adalah makhluk hidup dan benda mati itu adalah kata kuncinya Yang ketiga, duplikasi. Kata kuncinya adalah menduplikasi. Dan yang keempat, kata kuncinya adalah protein dan ARN. Yang kelima, kata kuncinya adalah medium hidup. Dan yang terakhir adalah bentuknya. Anda harus bentuk, kata kuncinya adalah bentuk. Bukan bulat, memanjang, dan sebagainya. Baiklah. Sekarang semua bentuk-bentuk tadi kita kaitkan dengan anggota badan Anda Yang pertama adalah kepala Bayangkan kepala Anda mengecil Sehingga ada yang mengecil menjadi 20 hingga 300 milimikron Bisa bayang? Menurut kami ukurannya 20 kali 300 milimikron Jadi Anda mengingat ketika Anda menggang kepala Anda Anda akan mengingat oh ciri-ciri virus itu adalah kecil Karena kepala saya mengecil, demikian Kemudian, pundak Di pundak Anda akan ada boneka beruang Yang berubah menjadi beruang beneran Ini mengingatkan kepada Anda bahwa Virus tersebut adalah Makhluk hidup dan benar mati Benar bukan? Nah, yang berikutnya, tangan Tangan Anda Bayangkan tangan Anda Menuplikasi diri menjadi 4 Kemudian menjadi 8 kemudian menjadi 16 dan seterusnya hingga menjadi banyak ini akan mengingatkan anda kepada cara virus berkembang biak yaitu dengan cara menduplikasi dirinya kemudian dada anda bayangkan dada anda ada banyak tumbuh jerawat karena kebanyakan protein ini akan mengingatkan kepada anda bahwa uh, susunan tubuh virus adalah protein kemudian perut anda bayangkan dalam di perut anda ada tulisan besar ADN atau ARN dengan ini akan mudahkan anda untuk mengingat bahwa uh, sunat bepirus adalah ADN dan atau ARN. Nah, pinggang anda, bayangkan di pinggang anda ada ular yang sudah terinfeksi virus dan masih hidup. Nah, ini mengingatkan bahwa kepada anda bahwa ular yang hidup itu terinfeksi virus maka dia akan bisa hidup pada uh, maka virus itu akan bisa hidup pada makhluk hidup, atau sel hidup. Ketika Anda pegang-pegang Anda, Anda akan ingat yang hidup dan terefleksi virus. Kemudian terakhir adalah jari kaki Anda. Bayangkan jari kaki Anda bentuknya adalah sebagai berikut. Misalkan, jempol Anda jempolnya jadi bulat, maka Anda mengingat bahwa cicir virus itu adalah bentuknya bulat, kemudian jari telunjuk kaki Anda jari lunyi kaki anda bentuknya oval akan mengingatkan kepada anda bahwa ciri ciri virus itu bentuknya adalah oval kemudian jari tengah kaki anda bayangkan sangat panjang sangat sangat panjang anda akan mengingat bahwa bentuk virus itu adalah sangat panjang dan jari manis kaki, kaki anda jari manis jadi jari klinking terserah anda berbentuk T sangat aneh Maka Anda akan mengingat bahwa virus itu adalah bentuknya T. Nah, sekarang, mari kita ingat bersama-sama. Kepala. Ada apa dengan kepala Anda? Kepala Anda mengecil. Ya, Anda kepada ciciri virus, ciciri virus adalah kecil. Dengan ukuran, silahkan Anda ingat. Kemudian pundak Anda. Pundak Anda ada beruang tadi. Uh, boneka burung yang berubah menjadi Beruang beneran Kemudian kan anda kepada si ciri virus bahwa Virus adalah Benda hidup dan benda mati eh, Maksud kami makhluk hidup dan benda mati Kemudian tangan anda Tangan anda uh, Berubah masukkan menduplikasi diri Menjadi mm, Menduplikasi diri menjadi 4 Menjadi 6 eh, Maksud 4 menjadi 8 dan 16 dan seterusnya Itu mengingatkan anda pada perkembang ya Bukan Kemudian nah, dada Di dada anda apa yang anda ingat Banyak jerawat Mengingatkan anda pada protein Kemudian perut anda Mengingatkan anda pada aden dan ARN Apanya virus itu Kemudian pinggang anda Pinggang anda Ada apa di pinggang anda Ular yang hidup Dan terinfeksi virus Mengingatkan anda pada ciciri virus yang seperti apa Kemudian jari kaki Anda Jadi kaki Anda yang berbentuknya aneh-aneh Mengingatkan Anda pada bentuk virus Mulai dari jempol Anda Jari tengah, jari telunjuk kaki Anda Dan seterusnya Nah, kami sengaja yakin Hari ini Anda sudah mengingat ciri virus dengan sangat mudah Dan Anda juga sudah menguasai satu teknik Yang sangat bermanfaat Kami menunggu Anda untuk teknik, lebih banyak teknik lagi Di hari yang ketujuh Di hari tujuh ini akan lebih banyak trik, lebih banyak rahasia, lebih banyak pengetahuan, dan tentu saja lebih banyak pencapaian. Banyakkan apa yang akan ada capai di lima tahun mendatang jika Anda menguasai lebih banyak teknik tentang cara belajar cepat ini. Nah, maka dari itu, jangan tunda lagi. Segera bergabung sekarang juga. Hanya di Learning for Success. Sampai, juga, sampai jumpa. Salam sukses.